Bismillah <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu Wa nasta'inuhu Wa nasta'gfiruh Wa na'udhu Min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Mayyahadihillahu Falamudillalah Wa mayudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama taslima katsira amma ba'du alhamdulillah segala puji hanya milik Allah subhanahu wa taala selawat dan salam kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya para sahabatnya dan semua yang mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kepada kita kesehatan, waktu dan kesempatan untuk bisa hadir di masjid ini ataupun yang hadir melalui uh, online Facebook. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesungguhan selalu untuk tetap semangat dalam menuntut ilmu dan Sebagaimana yang diketahui bahwasanya pembahasan kita di hari Ahad pada tahun kemarin kita sudah menyelesaikan sampai eh, bagian akhir daripada kitab ad-dawah Al atau al-jawabul kafi liman saala an-dawah shafi. Yang dikarang oleh Imam Muqayyim rahimahullah ta'ala dan sebelumnya juga kita sudah menyelesaikan beberapa kitab di hari Senin ini. Yang pertama kita selesaikan itu adalah tentang Asyaratu Sa'ati As-Sugrah, ciri-ciri kiamat yang kecil. Kemudian lanjut Asyaratu As-Sa'ah Al-Kubrah, ciri-ciri kiamat yang besar. Dan kitab yang kita jadikan panduan padanya juga Hatam. Kemudian masuk kita ke al-alamul akhir, alam akhirat sampai selesai surga dan neraka. Kemudian masuk kita di amalan-amalan yang menyebabkan orang masuk ke dalam surga. Kemudian lanjung ke syarah al-usulul thalathah. Kemudian setelah tamat kita sambung ke ad-da'wad-dawak -da dan ini cukup panjang, cukup lama. Karena pada masa corona pun saya tetap online. Di rumah, walaupun tidak ada kegiatan di masjid. Kemudian kita masuk pada tahun sekarang ini dengan pembahasan yang dimana pembahasan ini sangat penting sekali. Yaitu kaitannya dengan af'alul ibad, perbuatan-perbuatan hamba. ya Kaitannya dengan perbuatan-perbuatan hamba, karena kaitannya dengan perbuatan Rab Tabaraka wa Ta'ala kaitannya dengan Tauhid dan ini juga ada Ustaz yang membahasnya dan kita juga ada pembahasan kaitan dengan Tauhid. Jadi pada kajian senin pagi mulai hari ini, kita membuka kitab baru kaitannya dengan perbuatan-perbuatan hamba yang min haitsu ahkam al-syar'iyyah berkaitan dengan hukum-hukum syariat padanya kalau mengatakan perbuatan hamba maka yang dimaksud ini adalah fikih ya kita bahas fikih dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa taala sekalian bisa membeli bukunya saya hanya punya PDF dalam bahasa Arab ya atau buku yang aslinya juga dalam bahasa Arab, yang PDF terjemahan saya coba cari karena ada yang minta, saya tidak jumpa, yang tidak jumpain PDF-nya, yang banyak berseliweran itu eh, penerbit bukunya, jadi mungkin dibeli yang jilid satunya atau semuanya yang lima jilid, ya menunggu nanti entah kapan jilid yang kelima, namun jilid satunya diusahakan dimiliki. Atau kalaupun tidak Maka ada ibu yang Punya bukunya Dikasih Yang lain untuk Menjadi not pembelajaran Pada Setiap hari Senin pagi insyaallah Dan yang kita pakai Kitab yang kita pilih Untuk kajian Fekih ini Karena hari ini mukaddimah Penjelasannya Kenapa saya memilih kajian Senin pagi dengan pembahasan dari kitab Sahih Fikhus Sunnah bukan Fikhus Sunnah ya bisa dibedakan ya ini kitab yang saya pakai itu dari kitab Sahih Fikhus Sunnah kalau e, kitab Fikhus Sunnah sendiri, karangannya Syed Sabiq itu ada 4 jilid juga tergantung percetakannya dan e, kita tidak menggunakan itu karena ada beberapa riwayat-riwayat e, yang kemudian dikarang setelahnya kitab ya tamamul minnah ada pun yang e, sahih ekhusunah yang diharapkan kita ini ya Di karang setelahnya itu apa? Kitab Tamamul Minnah. Uh, kalau enggak salah, Tamamul Minnah Fi, uh, fi Ta'liq Ala Fiqh Sunnah. Ya, Tamamul Minnah Fi Ta'liq Ala Fiqh Sunnah. Ya, itu yang ditulis setelahnya. Kemudian, uh, di hadapan kita, bukanlah Fiqh Sunnah. Jadi, saya sebutkan ini biar jangan salah beli bukunya. Ya Beda Fiqh Sunnah dengan sahih Fiqh Sunnah. Sahih Fikhu Sunnah ya. Ini dikarang oleh Abu Malik Kamal bin Said As-Sayyid As Salim kalau nama lengkapnya Sahih Fikhu Sunnah wa Adillatu wa Tawdihu Madzhabil A'immah. Sahih Fikhu Sunnah dan dalil-dalilnya serta penjelasan mazhab-mazhab imam para para imam yang dikarang atau dikumpulkan oleh Ya, Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim Yang di mana Kitab ini Saya pilih dari beberapa kitab Karena e, Kitab Al-Wajiz sendiri Itu sudah kami khatam Di salah satu kajian Ibu-ibu Sudah khatam Kitab Al-Wajiz sekitar tahun lalu Dan itu e, Mukarrar yang dipakai Waktu kami SMA dulu Kitab Al-Wajiz sekarangannya Syekh Abdul Azim bin Badawi. Kemudian kita juga menggunakan pembahasan fikih yang berselang dengan tafsir di hari Kamis yaitu al-fikihul muyasar, fikih muyasar, sebagaimana namanya fikih muyasar ringkasan fikih, ya fikih muyasar, fikih yang mudah gitunya. Kemudian itu juga sudah lewat setengah dan fikih muyasar juga di kajian Malaysia juga hampir selesai dulu. Kemudian uh, pilihan kita ambil dari kitab Sahih Tuhusunah. Ya, ada banyak uh, alasannya. Ya, pertama adalah kaitannya dengan pengarangnya sendiri Abu Malik Kamal bin Said Salim, yang di mana uh, bahwasannya uh, beliau ini murid daripada Syekh. Mustafa Al-Adawi yang termasuk murid dari Sheikh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i yang dari Yemen. Ya. Kemudian uh, sebenarnya beliau ini adalah kalau dilihat beliau ini dahulunya seorang insinyur. Engineering. Yang kemudian menekuni bidang syariat. Ya. Begitu juga Syekh Mustafa Al-Adawi yang dahulunya dia merupakan lulusan daripada teknik mesin. Kemudian menekuni bidang syariat. Ya. Kemudian beliau tinggal uh, di Saudi, kalau enggak salah itu dari tahun 2002. Karena ada yang mengatakan beliau itu orang Mesir. Beliau itu asalnya dari Mesir itu kemudian pindah ke Saudi pada tahun 2002 Atau tahun 1420 Ini yang sebagian mengatakan tentang, tentang beliau Jadi pilihan pertama Ya karena beliau ini ya Jadi orang yang memiliki pemahaman Yang bisa dipegang Jadi kalau kita membaca buku Jangan lihat pengarangnya Nanti pengarangnya orang syiah pula lah misalnya gitu kan Jadi pertama pengarangnya ini kita lihat bahwasanya dia memiliki pemahaman yang benar. ini alasan memilih buku ini yang pertama bagi saya. kemudian yang kedua buku ini pun ya ta'liknya bisa dilihat nanti di ta'lik buku ini bisa di ketika nanti dalam pembahasan-pembahasan kita banyak akan jumpai di ta'liknya yaitu Syekh Muhammad Nasruddin Al-Bani, Syekh bin Bas, dan Syekh Ibnu al -Saymin. Ada saja di situ akan dibawakan. Dan kita tahu bahwasanya mereka-mereka ini adalah ulama-ulama yang terkenal dengan keilmuannya. Dan e, banyak kita bahas kitab-kitabnya, terutama Syekh al -Usemin. Kami banyak bahas kitab beliau, bahkan masih juga kita bahas ada yang kaitannya dengan usul fikih misalnya. Ya juga tentang ilmu hadis. Al-Baikuni kita bahas juga pada yang yang bagus dan mudah penjelasannya Syekh Fahmi. Tafsir juga yang sama sih pakai di kajian Ahad juga tafsir Syekh Fahmi misalnya. Ini mereka-mereka uh, ini memiliki keilmuan yang dipercaya dan diakui ya. Jadi itu di antara uh, alasan memilih kitab ini yang kedua, yang ketiga Karena ada yang nanya kenapa enggak kitab ini, kenapa enggak kitab itu, gitu kan? Ya, ada yang menganjurkan kita pakai madhab syafi'iyah Ustaz, pembahasannya, bahas kitab matan ibnu Sujah, ni gitu. Ada yang mengatakan enggak pakai kitab yang yang umum aja, ringkasan, misalnya. Ada yang mengatakan saja dari pembahasan yang uh, dipakai oleh orang setempat di sini, yaitu kitab apa namanya mana risabil ala sharh dalil, ya, itu yang banyaknya hambali karena di sini banyak dipakai, jadi karena usulan itu saya pun menerangkan kenapa dipilih kitab ini untuk, saya mengatakan bukan kajiannya pembelajaran kita karena kita, saya dan ibu semua, bapak semua, kita belajar sama-sama belajar ya oke, bagi yang baru hadir itu masih dua, yang ketiga uh, yang ketiga ya mungkin alasan saya memilih uh, buku ini Uh, juga disebutkan di dalam Mukaddimah uh, Belio. Ya, di dalam Mukaddimah beliau Sayangnya buku ini dicetakan pertama yang saya punya dan sampul dengan kitabnya sudah terpisah. <laughs> karena karena uh, jenis cetakannya itu kurang bagus. Ya, insya Allah nanti kita cari kitabnya. <laughs> Jadi, uh, alasan yang lain kaitan dengan buku ini, menurut saya memiliki banyak keistimewaan walaupun ada juga kekurangannya terutama di bagian-bagian akhir nanti beberapa hukum itu tidak uh, semua dibahas secara uh, semuanya di bagian akhir kitab fikih ya jadi alasan uh, yang ketiga yaitu kitab ini menyebutkan tentang pendapat-pendapat uh, daripada ulama ya yaitu dalam penulisan buku ini cara, metode yang dipakai, itu pun sekali lagi disebutkan di mukaddimah bagi ibu-ibu. Jadi disebutkan metode yang dipakai di dalam kitab ini, ya itu saya rasa sangat bagus, cocok. Ya, metode penulisan yang dipakai dalam kitab ini, eh, sangat bagus, di mana beliau menyebutkan tentang dalil suatu hukum, ya beliau sebutkan dalil tentang eh, suatu hukum baik di dalam Al-Qur'an dan as-sunnah ya dalam Al-Qur'an dan hadis itu pasti dibawakan dalilnya di dalam dari Al-Qur'an dan hadis ya kalau ada yang dari hadis dari hadis dibawakan begitu sebaliknya kemudian juga e, menyebutkan tentang perbedaan para ulama padanya ya jadi disebutkan perbedaan para ulama padanya Ya dari misalnya menurut uh, madhab ini seperti ini, menurut imam ini seperti ini, misalnya. Jadi disebutkan uh, perbedaan para ulama padanya dan pastinya ketika menyebut perbedaan-perbedaan seperti ini, ya pastinya ketika menyebutkan perbedaan-perbedaan seperti ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya pastinya akan menyebutkan uh, membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena harus membuka, memotolah ah, kitab mana di madhabnya, di rujukannya. Karena harus disebutkan. Dan ini cukup eh, apa namanya disebutkan semua pendapat pendapat para ulama yang berkaitan dengan itu. Kalau misalnya pendapatnya ada yang eh, misalnya dua, maka disebutkan pendapat ini ada dua pendapat para ulama eh, padanya yang pertama begini, yang kedua begini. Nah, ini disebutkan pendapat-pendapat para ulama ya antara ulama hadis dan juga ulama fikih pada zaman dahulu ya juga di, disebutkan juga gitu kan pendapat-pendapat para ulama disebutkan padanya kemudian setelah menyebutkan pendapat-pendapat itu ya beliau tidak melepaskan kepada kita mau yang mana Gitu. Jadi pendapat A begini Pendapat B begini, pendapat C begini Misalnya Jadi setelah dilepaskan Kepada kita Kaitan dengan itu Maka beliau mengambil Bagian akhirnya Menurut pendapat beliau Yang paling kuat Ya, Menurut pendapat Beliau yang paling kuat Mana kira-kira Ya Dengan menyebutkan alasan alasannya ya, dengan menyebutkan alasan alasannya nanti dengan masuk pembahasan fikihnya pasti kita akan uh, tahu ya kita akan tahu uh, bagaimana cara beliau jadi apa alasan di uh, beliau menguatkan pendapat ini jadi itu terjih yang sumbernya dari beliau ini alasan saya memilih buku ini yang ketiga uh, itu nanti bisa dilihat ketika dibalik-balik bukunya, akan e, dijumpai nanti pendapat Fulan, siapa yang mengambilnya pendapat ini, siapa yang berpendapat padanya menurut mazhab ini, bagaimana mana pendapat itu yang paling kuat diantaranya. Nah ini mungkin e, e, apa namanya yang ketiga mungkin, ya, kaitan dengan alasan saya memilih buku ini, karena disebutkan pendapat para ulama tanpa harus memberatkan satu sisi. Dan ini mungkin juga saya akan sebutkan bagaimana metode beliau dalam menulis bukunya nanti. Kemudian berikutnya di samping disebutkan yang eh, makna pendapat yang paling kuat jadi alasan mungkin tambahan yang keempat yaitu setelah kita tahu pendapat-pendapat tersebut kita akan lebih dewasa ya kita akan lebih eh, terbuka ya dalam menyikapi perbedaan ya dalam menyikapi perbedaan para ulama padanya jadi kita enggak kekeh ya pokoknya begini gitu ya kalau saya dulu misalnya ketika belajar yang kita bahas waktu masih SMA di awal-awal dulu yaitu di apa namanya al-wajiz dan eh, yang kita pakai yaitu yang mendahulukan tangan jadi kita menganggap orang yang karena kita belum belajar lebih dalam begitu kita melihat orang yang mendahulukan lututnya, uh salatnya salah gitu. Ya salatnya salah, kenapa lutut? Karena di kitab kita pelajarin tangan duluan. Akhirnya karena kita tidak memahami pendapat yang lain, kita merasa apa yang kita pegang hanya itu yang benar. Kemungkinan alasan saya yang keempat. Jadi kita lebih dewasa, lebih e, bisa. Menyikapi dengan bijaksana dan bijak sini kata Rasul Norman dulu. Jadi bijaksana, bijak sini, enggak cuma bijak di sini aja, gitu. bijaknya di sana juga. Gitu. Bijaksana, bijak sini. Jadi dengan bijaksana menyikapi perbedaan tersebut. Kita lebih dewasa. Oh ternyata i, ibu Fulanah ketika begini ternyata ada pendapat yang dia pegang. Ya, ada pendapat yang dia yang dia pegang. Jadi itu e, kitab ini kenapa kita pakai alasan mengambilnya dan karena hari ini adalah hari pertama kita buka dan e, pastinya dalam penyusunan buku ini ya semua disertai dengan dengan dalil ya saya dengan dengan dalil-dalil bahwasanya apa yang beliau jelaskan ini adalah sesuai dengan tuntunan Syariat padanya. Itu mungkin uh, saya hanya sebutkan empat diantara alasan kita memilih buku ini. Ya tidak kita pilih yang lain karena cukup lama kita memilihnya satu bulan ya. Karena saya pun mempertimbangkan, mempertimbangkan uh, antara lebih cepat selesai atau lebih lama selesai gitu. Karena kalau pembahasan lebih cepat selesai kita pakai Muhtasar misalnya. Jadi ada beberapa alasan yang lain misalnya kalau kitab-kitab fikih ya yang kitab fikih mazhab tertentu ya kalau kita bahas kitab fikih mazhab tertentu ya kadang-kadang itu dikhawatirkan kalau tidak disertai dengan penguatan pendapat dan dalil dikhawatirkan kita ta'assub kepada satu mazhab tertentu dan menyalahkan Madhab yang yang lain taksub kita artinya apa namanya taksub itu tak ta apa tak apa taksub itu tak takkelit ta ta nah, takkelit baik kan taksub itu taklid buta ya nanti kepada Madhab tertentu dan menyalahkan yang lain dan juga ia ya, perlu dipahami yang banyak kita bahas dalam Fiqh Syafi'i misalnya dalam Fiqh Hambali misalnya Masing-masing menggunakan metode-metode penul penulisan Atau metode dalam uh, Madhab yang Mungkin secara mendasar perlu Bapak Ibu pahami Ya makanya saya tidak meng Mengambil pembahasan madhab Secara khusus Ya kalau tadi alasan saya memilih gitu Dan alasan saya tidak memilih sekarang gitu, gitu. Tadi diantaranya Sudah ada yang sudah dibahas Jadi tidak perlu dibahas ulang Kalau alasan yang lain karena fikir madhab itu Kalau misalnya madhab syafi'i Uh, intinya adalah lebih kepada kehati-hatian ya lebih kepada kehati-hatian dalam uh, mengambil satu tindakan makanya kadang-kadang sampai menimbulkan was-was ya lebih kepada kehati-hatian nah ini dalam adab syafi'i dan juga mereka ulama-ulama yang terkenal itu pernah nanti kita akan bahas dalam sejarahnya, ya Insyaallah Taala. Kemudian e, kalau dalam madhab Hamali itu, misalnya di dalam kitab Manar Sabir itu e, pembahasan-pembahasannya, ya sesuai dengan dalil, sesuai dengan dalil. Ada tapinya, walaupun dalilnya itu lemah, ya Insyaallah. Walaupun dalilnya itu lemah, kenapa? Karena Imam Ahmad dan Hamzah adalah seorang pakar ilmu hadis, ya pakar ilmu hadis, dan digabungkan dengan pemahaman fikih, ya makanya kumpul padanya. Di antaranya kalau nggak salah perkataan beliau, humrijal, wonah nurijal, gitu. Mereka juga para perawi hadis kita juga sama, gitu. Jadi makanya di dalam fikih Hamzali itu rata-rata. Hadisnya ada Ketika begini misalnya Ada hadisnya Dibawakan dalilnya Tetapi Tidak semua dalil yang dibawakan itu Sahih Nah itu dia eh, kaitan dengan eh, Kenapa tidak mengambil pendapat itu Nah ini eh, mungkin Biar tidak terlalu panjang Hanya untuk menjelaskan alasan memilih bukunya Cukup saya rasa Ada empat alasan tadi Bagi saya Menurut saya kenapa Kita memilih buku ini agar nanti tidak asal menggunakan buku karena akan lama kita pakai ya kita lama pakai tadi bagi yang baru datang alasannya yang pertama tadi apa pengarangnya ya pengarangnya sendiri yang kedua itu dia dalam penulisan beliau sangat mudah dalam pembawaannya dikasih nomor satu persatu gitu dan ini mudah untuk kita memahami satu-satu poinnya ya jadi masing-masing akan disebutkan Nomor satu, nomor dua, nomor tiga, kemudian bagaimana begitu kan? Uh, ini sangat uh, bagus. Kemudian juga yang ke berapa tadi? Yang keempat, yang ketiga. Alasannya beliau apa? Yang mas yang kedua, yang ketiga ya? Yang ketiga beliau menguatkan dari pendapat-pendapat yang yang ada. Jadi dikuatkan mana pendapat uh, yang ada dari pendapat tersebut. Ya, dikuatkan pendapat yang ada dari pendapat tersebut. Kemudian ee, berikutnya yaitu kita lebih dewasa dan bijaksana dalam menyikapi perbedaan. Ya, sana dan bijak sini saya bilang tadi. Bijak sana, bijak sini dalam menyikapi satu perbedaan. Ya, namun kita harus tahu tidak semua perbedaan itu ya kita diperbolehkan memilih semai umu kita, mana yang kita enak menurut kita, itu kemudian kita mengatakan khilaf ulama' padanya enggak, ya, pastinya sesuai dengan dalil yang ada ini mungkin alasan saya menggunakan buku ini, dan saya rasa sudah cukup, ya karena kita masih di mukaddimah bagi bapak ibu sekalian yang dimudahkan Allah Subhanahu SWT yang menggunakan bukunya ya Mungkin kalau bapak mau satu contoh, misalnya ya, satu contoh misalnya pembahasan kami kemarin saya ambil dari sini. Kaitannya dengan eh, apakah masturbasi membatalkan puasa? Masturbasi membatalkan puasa enggak? Nah, misalnya kan gitu kan, hal-hal yang lebih kontemporer dibawakan beliau. Nah, disebutkan bahwasanya menurut ijma para ulama membatalkan. Namun ada yang tidak membatalkan. Nah Hati-hati. Masih saya bilang itu. Kadang-kadang kita ceramah lewat begini itu dipotong-potong videonya disebarkan untuk membuat masa marah-marah. Ada yang tidak membatalkannya. Di antaranya adalah mazhab al-zahiri. Misalnya ya Abu Hazm. Ya, misalnya al-zahiri, dia berpendapat tidak batal. Ya, Tidak batal puasanya. Nah, seperti itu. Jadi apakah itu kemudian kita mengambil dengan alasan ada orang yang mengerjakannya, waliyutubillah misalnya tidak, ya pastinya mengambil pendapat jumhur ulama yang lebih kuat dalam masalah itu. Ini sekedar contoh, ya dan cukup banyak nanti ketika pembahasan, insyaallah Taala, bapak ibu akan menjumpainya. Menurut ini siapa, sahabat siapa yang berpegang, ya dalam hak, dalam zakat misalnya, zakat perhiasan, apakah zakat perhiasan wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak? Satu berpendapat begini, dua berpendapat begini. Alasannya apa? Siapa yang berpendapat itu? Sahabat mana? Nama-namanya disebutkan sama beliau. Makanya ini per, apa, pengarangan buku ini itu mungkin satu halamannya saja tidak cukup itu untuk waktu yang sebentar sekadar menulis. Karena perlu membuka satu kitab, kitab yang lain. Pendapat siapa? Mencocokkannya. Mana yang paling kuat dari pendapat, dari dalil yang dikemukakan oleh setiap orang itu itu juhut atau usaha yang sangat luar biasa. Makanya kita apresiasi dengan sebesar-besarnya buku ini dengan kita bahas sama-sama. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk misalnya di mukadimah muallif karena saya miliki cetakan yang pertama. Yang di PDF ini ada kayaknya cetakan yang lain di PDF. Saya enggak tahu cetakan keberapa, namun ada saya lihat eh mukadimah dari seseorang tadi apa? Ibu buka PDF-nya. Ya, misalnya di PDF itu ada muqaddimah di bagian awal Fadilatul Syekh Fuad Siraj Abdul Ghaffar. Ya, di situ ada muqaddimahnya, kemudian baru muqaddimah muallif. Di saya enggak ada. Hanya ada muqaddimah muallif karena cetakan pertama. Ya, di cetakan pertama. Insyaallah nanti kita cek cetakan yang lain. Berikutnya yang pakai buku silakan dilihat karena pembahasan masih di awal jadi sambil sambil dilihat aja kaitannya dengan e, bagaimana beliau mengarang atau menulis buku ini yang dimana pembahasan tentang mengetahui perbuatan-perbuatan hamba yang berkaitan dengan hukum syariat karena ini berkaitan erat dengan bagaimana seseorang beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu Wataala, ya bagaimana seseorang menyembah kepada Allah Subhanahu Wataala dengan sebenar-benarnya sesuai dengan dalil yang sahih. Kemudian ya pembahasan fakih ini termasuk adalah pembahasan yang sangat-sangat penting. Ya, dan sangat utama. Di antaranya ya keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqkihu fid Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan bagi dia suatu kebaikan, Allah akan memahamkannya dalam agama. Yufaqkihu, ya artinya dipahamkan dia dalam masalah agama. Ya. Kemudian diantara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dihususkan tentang doa beliau kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam ucapannya yang mendoakan Abdullah bin Abbas, "Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'widh." Jadi ini keberkahan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah berikanlah dia pemahaman dalam agama dan ajari dia takwil. Maka dia menjadi berkah. Ya dia menjadi uh, Ibnu Abbas ini bahkan ada tafsir Ibnu Abbas. Dia menjadi rujukan juga dalam tafsir, dalam fikih. Ya, ini Ibnu Abbas. Kemudian pembahasan uh, tentang fikih ini ada banyak Cara mereka para ulama Dalam menjelaskannya Di antara mereka Ada yang menjelaskan tentang mazhab tertentu saja Ya misalnya pembahasan tentang mazhab syafi'i Ibn Suja misalnya Pembahasan tentang mazhab hambali misalnya Dan seterusnya Dan di antara mereka ada juga yang mengarang buku yang berkaitan dengan madhab fikih yang tersebar di suatu negeri. Madhab fikih yang tersebar di suatu negeri, misalnya, ya. Ada juga di antara mereka yang mengarang buku, ya, mengarang buku dengan menyebutkan dalil-dalil dan khilaf khilaf serta Bentuk-bentuk pendalilan mereka. Ada juga yang mengarang mendetail maksudnya. Satu dengan yang lainnya. Ya. Ada juga diantara mereka yang mengarang, ya, al-falah sabillin ijtihad dua takkik. Ada juga diantara mereka yang mengarang buku-buku kaitan dengan ijtihad dan penguatan-penguatan. Um, pendata, amir", dikatakan penelitian yang mendalam ya mengarang misalnya atau kayak kita itu misalnya bapak skripsi atau anak-anak kita yang di kampus misalnya STDI dan yang lainnya, mereka dikasih suatu permasalahan, kemudian itu dikaji lebih mendalam tentang satu pembahasan dan disidangkan, nah, itu misalnya ini ada diantara mereka juga yang melakukan seperti itu, pembahasan-perbahasan tertentu yang mereka bahas Ya Kemudian banyaknya karangan-karangan tersebut, ya, banyaknya karangan-karangan yang ada, Ya kemudian kadang-kadang masing-masing orang akan menggunakan apa yang pernah dia yang, dia, yang dia pahami, yang dia pelajari misalnya. Kalau memang uh, hal ini menurut dia uh, paling utama misalnya, maka dia akan mengatakan, Nah ini adalah madhab yang Bagus, yang kuat Seperti anak kita diakis Tiba-tiba ibu-ibu pulang Kemudian e, Misalnya membawakan Pelajaran anak kelas Sembilan, ya, kalau enggak salah ya kemarin ya. Ya, Pembahasan anak-anak Kelas sembilan, ada gurunya Yang menerangkan Tentang e, fikih Nah ternyata saya bilang, siapa Gurunya e, tersebut Ternyata guru mereka itu dari uh, Hanafi orang Pakistan contoh aja ya contohnya misalnya uh, the fourth act of ghusl ya ada di situ fardhu mandi gitukan satu rinsing the mouth kemudian rinsing the nose pouring water over the entire body gitukan kemudian ada poin yang disebutkan juga tentang uh, sunnahnya di sini kemudian Uh, beliau bertanya tentang masalah hukum-hukum yang ada ini kok uh, beda gitu. Mau nah, saya mengatakan uh, ini yang dipakai adalah madhab Hanafi yang dipakai, ya Fardhu Mandi ini dia, namun dalam madhab Hanafi seperti ini. Ya artinya yang saya maksudkan adalah pastinya guru yang mengajari sesuai dengan apa yang mereka pegang, ya apa yang mereka pegang. Oleh karena itu beliau uh, dalam Abu Malik dalam mengarang ini ada tiga poin kalau dilihat dalam muka di beliau tiga poin kaitannya dengan sebab beliau kemudian menulis buku ini ada tiga sebab beliau di antaranya yang pertama adalah bak besal biat fil kutubil fikhiatil kadi banyaknya kekurangan kekurangan dalam buku-buku fikih kuno buku fikih fikih yang lama ya baik dari bentuknya atau isi kandungannya ya itu kitab-kitab isi, isi fikih yang kuno dan cara mereka membuatnya bahkan bahasa-bahasa yang dipakai juga kadang-kadang terlalu tinggi buku-buku fikih yang lama itu ya bahasa yang dipakai yang kadang-kadang mereka menggunakan istilah-istilah yang terjadi pada waktu itu yang tidak ada dipahami oleh orang-orang yang sekarang Ya istilah-istilah tersebut. Misalnya, ya, oleh karena itu orang yang membahas tentang kitab kuno maka perlu dia untuk kembali kepada mustalahat istilah-istilah yang dipakai pada waktu itu agar dia bisa menjelaskan. Ya agar dia bisa menjelaskan. Contohnya misalnya ya waktu kami bahas di fikih syafi'i syarah Zubat ya sama guru kami eh, beliau menjelaskan tentang makna ghaib. Ya, dan makna hammam. Pada zaman dulu beda dengan hammam sekarang. Hammam sekarang itu toilet. Hammam dulu beda. Ya, yaitu tempat orang untuk mandi sama-sama sauna, sejenisnya gitu, mandi sama-sama. Ya, makanya ketika sahabat melihat ada kawannya yang apa namanya? badannya mulus seperti perempuan itu dia langsung kena ayun itu. Karena mereka satu tempat di situ. Namun tidak, amun orang tetap tertutup. Atau Zaid misalnya, beliau mengatakan dulu yang saya ingat. Zaid itu adalah namanya dulu tempat yang rendah. Namanya juga Zaid, tempat yang rendah. Namun sekarang, Beol yang kita keluarkan dari belakang namanya Zaid. Ya, kita pergi. Makanya disebutkan juga dalam Al-Quran. Kaitan dengan itu. Nah jadi, maksudnya istilah-istilah yang kadang-kadang dipakai zaman dahulu, kalau orang menggunakan buku zaman dahulu, kembali kepada istilah yang dipakai pada masa mereka. Agar bisa kita Pahami. Untuk memudahkan Bapak ketika dalam menggunakan, melatinkan bahasa Arab. Juga sama dengan kita melihat kaedah yang dipakai di sebuah negeri kan. Ya, contohnya, saya pernah menjumpai, contoh contohnya. Saya pernah menjumpai suatu penerjemah, waktu di Libya dulu. Jadi dia menerjemahkan bahasa Arab dengan kaedah bahasa Indonesia. TF, di sini TH di Indonesia ts itu sa ya kan jadi ketika menerjemahkannya itu berbeda jadinya hadis dengan hadith begitu kan beda ya istilah-istilah seperti ini samaran shi sh shy kita nama anak saya shi ma sy sy sha kalau di Indonesia di di sini sh ah begitu sekedar contoh jadi perlu untuk mengetahui kaedah-kaedah pada waktu itu dan ini kadang banyak orang terluput makanya beliau itu alasan pertama secara ringkasnya alasan kedua banyak kekurangan pada buku-buku uh, ya banyaknya kekurangan pada buku-buku fikih yang ter, yang modern ya fikih fikih modern walaupun fikih fikih modern ini sudah terstata rapi tersusun dengan bab-babnya ya dan juga uh, disebutkan tentang Bagaimana uh, keadaan bentuk penulisan yang zaman sekarang misalnya, namun hal-hal yang seperti ini kadang-kadang uh, buku-buku modern ini, diantaranya dimasukkan pendapat-pendapat ulama yang entah siapa ulamanya, intinya pendapat sudah dimasukin gitu. Ya cari kadang-kadang buku uh, pembenaran daripada kebenaran, kadang-kadang juga Uh, dia Di antara buku-buku tersebut Tidak memperhatikan uh, Sumber dari Mengambil buku uh, Mengambil pendapat tersebut nah, Ini banyaknya ya. Kemudian juga ada Di antaranya yang modern-modern Misalnya membawakan suatu pendapat ya, Membawakan suatu pendapat Tanpa melihat uh, Pendaliran dan pendapat Yang lebih kuat ya, Tanpa melihat pendapat pendaliran yang lebih kuat ada banyak e, sebabnya di antara itu yang kedua, beliau kenapa e, kemudian menjadi sebab mengarang atau menulis buku ini. Kemudian berikutnya ya, perkara yang ketiga atau yang tiga ini alasan beliau yaitu adanya al-ma'rakatul musta'ilah, peperangan yang berkobar. Tapi bahasa ini ya, dari sisi bahasa. Peperangan yang berkobar dan wanofratul mustani'ah bainal muhaddisinur fuqaha dan apa namanya mereka apa bahasa kita tuh menjauh ya menjauh ya antara atau ber, berbeda nafratnya dia berbeda berselisih yang keras antara ulama muhaddis ulama hadis dengan ulama fuqih yang mereka terbagi menjadi dua ya ulama hadis dan ulama fuqih Ulama hadis yang tidak memahami dirayah. hanya riwayat saja kadang-kadang beliau sebutkan itu ada di antaranya mereka yang mencari hadis itu sahih enggak dilihatkan oleh siapa dari anfulan anfulan anfulan misalnya dari si fulan ini bagaimana dia fikoh apa tidak bagaimana kata para ulama padanya bagaimana pendapat ibnu hajar ya kemudian Yahya bin Ma'in tentang orang-orang ini diterima pendapat dia atau tidak perkataan dia terus diteliti satu persatu kemudian tentang satu hadis nah, ini ulama muhadzibin yang mereka itu yang mereka itu lebih memperhatikan asal bahasa kita itu asal pegangan itu sendiri nah, yang kedua adalah ulama nazar eh, nazar ya ashabul asar hadis wa asar dikatakan kemudian wa harufikhi wa nazar Ulama faqih dan yang mereka yang melihat secara langsung apa yang atau yang dikerjakan oleh seseorang. Yang kadang-kadang mereka dalam mengamalkan sesuatu tidak memperhatikan sahih atau baifnya sebuah riwayat. Ya, kemudian dijadikan sebagai landasan. Ya, dijadikan sebagai sebuah landasan. Padahal kedua perkara ini adalah ya, Kedua perkara ini tidak bisa dipisahkan antara hadis dengan fikih, nggak akan bisa dipisahkan, ya karena ketika mengatakan kenapa kamu berbuat seperti ini, ya hadisnya apa? Nah gitu kan? Kenapa kamu cuci? Nah, misalnya kenapa kamu duduk istirahat ketika mau naik ke rekat ya, kedua misalnya? Nah, karena ada hadisnya begini misalnya. Nah, Jadi kan ada keterkaitan hubungan di situ. Makanya dikatakan bahwasanya ya di antara para ulama banyak di antara mereka mengatakan Ibnul al-Madini misalnya Rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya at-tafaqquhu fi ma'anil hadis nisful il Mendalami makna hadis itu setengah ilmu. Wa ma'rifatu ma ar-rijali nisful il Dan mengetahui perawi hadisnya itu setengahnya ilmu. Ya, setengahnya ilmu. Maka dikatakan fa huma lil alimi kal janahaini ddtair. Maka dia itu sebagai orang yang alim itu seperti dua sayap bagi seekor burung. Yang dia tidak akan bisa lepas salah satunya. Enggak hanya ilmu hadis, enggak hanya ilmu fatih saja. Makanya ya itu kaitannya dengan uh, beliau kemudian dari ketiga sebab itulah ya beliau kemudian uh, menulis Buku ini sebagaimana yang dikatakan oleh beliau fakanat hadhil umur salah mimma dafaani ilal ekdami ala taklif hadal kitab maka perkara tiga inilah yang menyebabkan saya memberanikan diri untuk menulis buku ini jadi ada alasannya makanya alasan saya memilih buku ini sudah alasan beliau memilih buku ini juga sudah ya, jadi kita rasa mukar di awal sudah cukup. Ya kemudian bagaimana metode penulisannya silahkan bisa dibaca sendiri nanti dari buku yang mungkin ada yang membeli nanti bapak-bapak beli bukunya. Jadi apa metode beliau silahkan dicek ya, metode dalam penulisannya bagaimana caranya beliau memilih pendapat tersebut ya dan itu semuanya di bagian mukadimah. Oke ini bagian yang pertama sudah kita sisa waktu yang ada 15 menit lagi kita ambil bagian yang pertama. Ya dari fikih, ya dari bagian uh, fikih ini. Tadi sudah kita sebutkan kenapa memilih fikih, ya karena kaitannya dengan perbuatan hamba, ya dan makna daripada fikih itu sendiri, ya makna daripada uh, fikih itu sendiri dari makna bahasa artinya al-faham, memaham, memahami, ya memahami nah, fikih. Makanya tadi dikatakan menyuriilah hubi kekairan yufakihu jadin. Ya, kemudian dari makna syar'i makna istilah makna syar'i, ya fakih, yaitu ilmu tentang masalah-masalah agama. Al ilmu bi masa ilmu tentang masalah-masalah agama. Ya, dari sisi istilah fakih itu artinya Al ilmu bil ahkam syar'iyyah al far'iyyah ya ilmu dengan hukum-hukum syar'i i. ya Dan ini kaitannya dengan tentang fiqih yang dimana pembahasan kita akan berlanjut terus insyaallah taala dalam waktu-waktu uh, yang akan datang adapun keutamaan uh, dalam menuntut ilmu secara umum kemudian hukum mempelajari Fakih ini adalah Fardu Ain dan juga Fardu Kifayah. Apa yang Fardu Ain? Ya, sebenarnya dia secara umum. Ya, fardu Ain secara umum. Secara umum Fardu Ain kenapa? Karena berkaitan dengan perbuatan masing-masing kita semua. Masing-masing kita. salat, ya Bapak bisa berdiri. Ada orang yang bisa duduk. Ada orang yang tidak bisa duduk, tidak berdiri, tidak bisa tidur. Nah, jadi dia fikih memahami, karena itu mewakil fikih. Dia paham apa yang dilakukan untuk menyembah Allah Subhanahu Wataala. Tadi malam lagi banyak share tentang gerhana-gerhana misalnya. Fikih artinya apa? Paham. Nah, itu aja bapa paham. Fikih paham. Oh gerhana kita salat. Kata Hazim pulang Abi. Kata guru Hazim di sekolah kalau gerhana itu kita harus takut. Nah, katanya. Kalau gerhana, itu dia faham. Dia memahami. Ngapain kita kalau takut? Katanya kita sholat. Ayo kita sholat jam berapa? Semangat kali dia. Ayo kita sholat jam berapa? Hanya kita pun sholat di rumah. ya. Jadi sekedar contoh. Jadi fekih. Dia paham, Nah, gitu. Ini sekedar contoh. Fardu Ain. Ada yang berkaitan, ada yang Fardu Kifayah. ya Fardu Kifayah. Yang seandainya seorang bisa maka di suatu tempat, yang lain tidak apa-apa tidak pelajarin. Contohnya fikih, waris, Warisan. Ini pembahasan fikih dulu kita. Kan kita tidak bahas ilmu Tajwid ilmu yang lain. Fikih Warisan kalau seandainya ada suatu tempat yang mempelajari ilmu fikih tentang Warisan, dia paham seandainya yang lain tidak mempelajarinya karena masing-masing saya Ustaz 2 tambah 2 saja kadang bingung saya. Itu misalnya. Apalagi menghitung Warisan. Si bapak ini meninggal anaknya berapa ini kemudian dia dapat apa tidak. Duhh Mumat kepalaku misalnya, dia yang seperti itu. Jadi satu orang memahaminya, yang lain boleh tidak belajar. Ya. Tapi kalau fakih cara wudu, 17 kali minimal dia solat wudu. Ya, misalnya gituan, 17 kali, 17 kali. 5 kali minimal. Ya. Ditambah belum solat sunnah-solat sunnahnya. Ya. Minimal dia uh, selalu wudu. Terus apa? Apakah orang mempelajari untuk dia? Beberapa orang di sini nanya saya tentang hukum. Udah tua-tua. Misalnya -tua. kadang-kadang kalau yang saya jelaskan juga saya senggol-senggol dia. Makanya Pak yang begini-begini itu harusnya dipelajari. Bukan ditanyain saya bilang. Karena ada sesuatu yang kita boleh tanya. Ada sesuatu yang kita wajib pelajari. gitu kan? Contohnya kita tanyain tentang ilmu waris. Boleh kita nanya. Karena bisa jadi Bapak pelajarin gak mudeng-mudeng. Nah misalnya, sekedar contoh. Ya, ada yang bisa kita tanyakan. Kalau dulu ustad kami, ada yang bertanya Dia tidak jawab Cari di maktabah Ya, Cari sendiri dulu nah, Kenapa? Kita akan lagi, lagi proses bela belajar Begitu Jadi bukan ditanyain sedikit-sedikit Nanya, ustad, gimana cara sholat uh, Itu, sholat uh, gerhana Gimana ustad Apakah sholat gerhana itu uh, Begini sholat, eh, Boleh gak sholat gerhananya sendiri-sendiri Bukan masalah dia mau tahu Tentang itu, enggak Alhamdulillah dia mau bertanya. Tetapi yang jadi masalah adalah ilmu tidak hanya harus ada masalah baru ditanya. Tapi pelajari ketika kita ada masalah, kita mensikapi. Tahu dalam menyikapinya, kan begitu. Kita pelajari dulu, begitu terjadi masalah, oh begini mensikapinya. Tanpa harus bertanya. Paling bertanya untuk menguatkan pendapat. Tapi ketika sedikit-sedikit, nanya, dikit-dikit nanya, oh tanya ini. Ya berarti ya ilmu ini... Hanya ketika diperlukan saja. Nah, Sekitar contoh seperti itu. Jadi, eh, ada banyak hal di sini yang saya jumpai dari orang tua. Yang kadang-kadang mudutnya, pas, Ada yang cara sholatnya, kadang. Saya bilang, ini kerja tiap hari. Ya, Belajar bahkan untuk naikkan pangkat sampai S2, naik S3. Eh, untuk belajar agama, hadir gak usahlah jadi kita mungkin terlalu ini misalnya Ustaz wadi nggak punya ilmunya misalnya hadir yang lainlah pelajarinlah mungkin mazhab mana yang dia pelajari belajar maksud saya kadang-kadang kita kekurangannya di situ ya jadi ini yang uh, perlu kenapa dikatakan mempelajarinya itu fardu amin ya sekarang kita akan belajar tentang toharoh tentang sholat apa sih orang lain belajar untuk kita mana bisa wajib kita ya tata cara sholatnya itu kita Adapun yang berkaitan dengan hal-hal yang bisa diwakilkan bisa seperti waris tadi misalnya, wallahu alam. Kemudian berikutnya, nah ini pembahasan kita mulai at-tamhid atau tamhid nasyat ilmu fikih. Kita masuk di perkembangan ilmu fikih. Ya, masuk kita di bagian 16. Ya, halaman 16 ya. Kalau di PDF halaman 18. Ya. Perkembangan ilmu fikih yang pertama, ini diantara buku ini kelebihannya dan tidak pernah saya jumpai di buku yang lain. Ya, karena beliau ingin menyebutkan perbedaan-perbedaan, pastinya harus menyebutkan perkembangannya, begitu. Perkembangan ilmu fikih pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita habiskan poin satu ini aja. Baru nanti pada masa sahabat. Pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hal yang perlu kita pahami sebelum masuk, yaitu Tahapan-tahapan dalam fikih atau dalam syariat. Tahapan-tahapan dalam fikih. Ya. dan tahapan yang pertama itu adalah tahapan pensyari'atan. Artinya apa? Inilah yang kita bahas sekarang. Perkembangan fikih pada masa siapa? Nabi. Karena pada masa itu masa disyariat, disyariatkan. Kalau tidak tahu caranya gimana caranya? Nah, ada Nabi yang jelasin. Itu tahap pensyariatan. Dari diutusnya Nabi SAW sampai tahun ke-11 Hijriah. Sampai tahun ke-11 Hijriah. Ini pun kita hari ini. ya Hari ini. Itu pun masuk nanti pada masa sahabat. ya Karena kan Nabi tak mungkin belajar sendiri. Ha, gitu kan? Ada sahabat yang mempelajari. Sampai tahun ke-11 Hijriyah. Pada masa pensyariatan. Yang kedua tahapannya adalah sebelum madhab muncul. Sebelum madhab-madhab ini muncul. Sampai tahun 100 Hijriyah. Nah itu nanti kita akan bahas tuh. Ya Jadi kalau Bapak Ibu sabar kita bahas perkembangan-perkembangannya saja dulu. Baru nanti kita masuk pembahasan jadi dengan ada Bapak pahami ini akan mudah untuk apa namanya melihat perbedaan itu. Nanti penjelasannya pun akan ada ke depan nanti yaitu sampai tahun 11 eh 100 Hijriah kira-kira. Ini ringkasannya dulu hari ini. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu tahapan madhab Ta Tahapan madhab fikih. Tadi yang pertama tahapan pensyariatan sampai tahun 11 Tahapan kedua sebelum mazhab yaitu sampai tahun 100 Hijriah. Tahapan mazhab fikih. Apakah mazhab fikih hanya 4? Enggak. Salah Bapak kalau hanya mengatakan mazhab itu Hambali, Syafi'i, Maliki, Hanafi. Ya, ada banyak diantaranya Ya, jadi yang terkenal itu mazhab yang 4. Jadi itu sampai 1300 tahun 1300 Hijriah. Kira-kira Ya, 1300 hijriah itu tahapan madhab fikih. Ya, madhab ini mengatakan ini, madhab ini itu kurun waktu dari tahun 101 lah kira-kira begitu. Itu perkiraannya sampai 1300. Baru kemudian dikatakan al-Asrul hadir. Ya, tahapan atau masa modern, masa modern istilah kita, masa yang yang modern apa, masa yang bagusnya. Kontemporer, nah ini, ini, ini pembahasan kontemporer atau fakih kontemporer dari sejak 1300 sampai sekarang, ya dari 1300 ya hijriyah. Ingat ya pembahasan hijriyah dari tahun 1300 hijriyah sampai sekarang sudah mulai pembahasan kontemporer, ya apa istilah kontemporer? Kadang-kadang pembahasan yang tidak ada dulu, sekarang sudah muncul, gimana menyikapi hukumnya? Semua sudah ada, tinggal mengambil istinbat dari ilmu-ilmu yang sudah lalu. Bukan membuat buat yang baru, nggak ada istilahnya saya memiliki madhab madhab al-wadi <laughs> misalnya mengambil pendapat madhab ini ah, nggak ada, udah nggak ada itu. Ya, ini madhab kontemporer. Nah, ini kaitan dengan uh, beberapa tahapan dan semua tahapan ini kan kita bahas. Sekarang itu silabus kita, <laughs> itu silabus pembahasan kita di bagian perkembangan fikih ini. Ya nanti mana dia, kapan waktunya ada. Makanya bapak beli bukunya nanti mudah baca sendiri insya Allah akan memahaminya. Bagaimana keadaan orang pada tahun 100 pertama dan ke 100 kedua. Bagaimana setelah mujtahidin setelah e, 100 yang kedua maksudnya 200 hijriah akan terjadi setelah 400 hijriah. Nah, itu ada di situ. Ya itu keadaan-keadaan itu kemudian disebutkan. Kemudian bagaimana keadaan-keadaan mereka para imam-imam yang empat bagi kita? Apakah Imam Abu Hanifah mengatakan kalian wajib ikuti aku? Apakah Abu Imam Malik mengatakan kalian juga wajib ikutin aku? Kalau enggak kalian salah. Apakah Imam Syafi'i juga mengatakan sama? Tidak ada di antara mereka yang mengatakan seperti itu. Nanti kita bahas itu pada At-Tanzihuthani. Ya bagaimana keadaan mereka? Masing-masing memiliki ya perkataan yang di mana bertentangan. Bila hal itu bertentangan dengan pendapat mereka, buang pendapat mereka ambil pendapat atau hadis yang kuat. Ini misalnya, ya, Abu Hanifah mengatakan idza sahhal hadis wa madhhabi. Apabila hadis itu benar, maka itu mazhabku. Imam Malik mengatakan misalnya, inna ma ana basyarun ukhthi wa usib. Aku cuma manusia, aku bisa benar, aku bisa salah. salah. Fanzur fi, fi coba tengok di pendapatku. kalian lihat pendapatku, fakullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhudhu. Mana yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, ambil dan yang tidak sesuai tinggalin. Enggak bilang enggak bilang beliau enggak bilang mazhab Maliki yang ikut mazhab saya wajib ikutin saya. Yang ikut mazhab Syafi'i, ah misalnya mengatakan harus ikutin saya. Yang mengarang sendiri yang memiliki mazhab sendiri tidak seperti itu. Kita bilang Imam Syafi'i misalnya kita di Indonesia, dikit-dikit Syafi'i, dikit-dikit Syafi'i. Apa perkataan Imam Syafi'i dalam hal itu juga mirip dengan gurunya. Sama juga yang di mana ya, mana yang tidak sesuai, tidak sah. Hadis bahwa Madhabi itu juga perkataan beliau. Ya, bahkan beliau antum ah alamil hadits warrijal minni. Fa idakan al hadits sahih faglimuni bihi. Ya, aisyirnya kun kufiyan atau bacerian atau syamian hatta adzhabilaihi idakan al sahabian, idakan al sahihan. Ya, beliau mengatakan seperti itu. Jadi kalian lebih tahu dengan hadis dan orang-orang daripada saya, maksudnya yang merawikan hadis. Kalau seandainya hadis itu sahih Ajari aku dari manapun dia bersumber. Mau dari Basrah, mau dari Kufah, mau dari Syam, dari manapun aku akan ambil. Beliau enggak pernah bilang, apapun perkataanku kalian wajib ikutin. Salah pun ikutin, enggak ada. Imam Ahmad bin Hanbal juga mengatakan sama, la tukalliduni, jangan kalian panatik buta terhadapku. Wala tukallid Malik kan wala Syafi'i wala Syafi'i auzai wala Tsauri, wa khuthu min ayna Imam Abu Al-Ahmad bin Hanbal juga mengatakan yang sama. Jangan panatik terhadap saya. Jangan panatik terhadap Malik. Jangan panatik terhadap Syafi'i. Jangan panatik terhadap Auza'i. Jangan juga kepada Astauri. Tapi ambillah. Dari mana mereka mengambilnya. Dari siapa? Al-Quran dan Hadis. Pemahaman para sahabat. Begitulah keadaan mereka. Namun sayangnya pengikut-pengikutnya kita-kita kadang-kadang berlebih-lebihan. Nah ini kenapa kita mengetahui perkembangan ini secara ringkas nantinya mungkin saya tidak akan mendetailkan seperti di buku ada beberapa akan sebut ringkasan poin-poinnya ya karena kalau kita bahas ini mungkin 3 4 bulan enggak selesai apalagi dengan sekali seminggu ini ya akan kita baca satu-satu misalnya enggak paling saya akan ambil poin-poin intinya poin yang pertama, kedua, ketiga itu yang Bapak pahami jadi kan Bapak punya buku terjemahannya tinggal kasih highlight poin-poinnya saja Ya kemudian berikutnya yang sekarang hari ini kita ya perkembangan syariat pada masa Nabi saw sejak diutus beliau ya Nabi saw sampai beliau wafat ya ada dua ya secara umumnya ada dua ya saya belum masuk ke buku ibu-ibu ya masih judulnya karena sudah masuk jam sembilan ini jangan-jangan ada ibu-ibu yang mau beli kangkung bayam ini. Kita ambil tiga menit lagi ya, ya jangan sampai nanti alasan sholawat dikelamaan jadi kita nggak mau besok. Jadi di e, dalam sejarah misalnya, berarti ini tahapan yang pertama kan, yaitu pada masa pencari pencariatan. Ada dua pencariatan itu al-ahdul makki dan al-ahdul madani namanya. Masa Makkah dan masa Madinah. Madinah. Karena beliau tinggal di Mekah dan beliau juga tinggal di Madinah. Beliau tinggal di Mekah 13 tahun dan salat di sana. Ya. Beliau tinggal di Mekah, kemudian tinggal di Madinah. Pensyariatan banyak keluar muncul di sana. Jadi, ada tahapan al-Ahdul Makki dan al-Ahdul Madani. Ada masa periode Mekah dan periode, periode Madinah. Yang periode Mekah ini intinya saja ada dua Fokus at-tarqizu ala usuliddin Fokusnya pada dasar agama. Apa itu? Tauhid. Bagus. Ya. Fokusnya itu pada dasar agama, tauhid di Mekah itu. Dan yang kedua, sedikitnya pun yang merinci. Ya, sedikit pensyariatan syariat artinya hukum-hukum yang kita lakukan sehari-hari secara terperinci itu sedikit. Ya, itu namanya al-ahdul makki. Sedikitnya pensyariatan yang terperinci itu pada periode Mekah. Jadi, periode Mekah ini sedikit masalah-masalah yang rinci. Ya, beda dengan yang kedua. Itu dua poin yang minimal Bapak pahami. Ya pada masa Nabi itu ada periode Mekah atau masa di Mekah yang kedua periode Madinah. Nah ini yang ada dua juga poinnya, poin intinya yang pertama ya melanjutkan perhatian tentang dasar agama. Jadi tauhid itu nggak berhenti gitu. Ya bagaimana bapak akan sholat, bu sholat mengharap siapa? Minta kepada siapa kan? Kalau nggak ada tauhidnya ngapain? Salatnya enggak bisa, salatnya diterima. Aku salat enggak tahu, pokoknya salat aja sudah. Siapa Tuhan kamu? Enggak tahu. Nah, enggak bisa. Ya, jadi yang metode atau masa Madinah ini yaitu melanjutkan perhatian pada atau tentang dasar agama. Periode yang atau yang kedua adalah di sini poinnya. Karena kita bahas fikih kan, yaitu Tashri'ul ahkam ya at-tafsiliyah. Pensyariatan hukum dengan rinci. Udah, kalau tadi kan tidak rinci. Sekarang yang rincinya. Di periode Madinah. Di periode Madinah. Sekali lagi itu melanjutkan perhatian tentang dasar agama. Yaitu Tauhid. Kemudian pensyariatan hukum-hukum dengan Terperinci. Ya, Dengan terperinci. Ini masih periode Nabi. Masih kita dijudul ini. Ya. Kemudian, sumber pensyariatan. Kan Tadi kita bilang, kalau kita pada masa Nabi, itu periode pensyariatan kan? Pada masa Nabi, itu awal ilmu fikih itu muncul. Karena dia yang mensyariatkan. Sekarang, sumber ilmu syariat itu dari mana? Dari mana, Pak? Sumber ilmu syarat dari mana, Ibu? Al-Quran dan As-Sunnah. -sun. <gimana>? Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana di Al-Quran dan Sunnah? Ah, yang bahas tentang uh, tentang Asbabun Nuzul. Ya, udah kita bahas nih. Di rumahnya, Ibu. Ya. Umum Mirza. Ibu Zulfi. Yang pertama, Ibtidai. Yang kedua bisual, yang ketiga dengan sebab. Yang pertama ibtidai. Al-Quran dan sunnah ini kedua-duanya sama. Ibtidai artinya tidak ada asalnya. Tidak ada apa namanya uh, bukan karena pertanyaan. ya, Bukan karena pertanyaan. Kalau dalam pembahasan tafsir kita mengatakan tidak ada sebab turunnya. ya, Tidak ada sebab turunnya. Dan itu kebanyakan isi Al-Quran. Jadi turun sama dengan fikih misalnya tentang ibadah tidak ada sebab turunnya. Memang Nabi ngajarin. Itu namanya ibtida ibtida. Ibu, ibu paham ya? Bapak paham ya? Intinya saja minimal enggak usah terlalu panjang dicatat nanti e, panjang enggak ngerti. Nah gitu. Jadi intinya saja ibtida'i. Yang kedua, bisual dengan adanya pertanya, pertanyaan. Ada sahabat yang bertanya, sekarang pembahasan kita di fikih Bukan di tafsir misalnya. Kalau tafsir, itu sababi tempatnya masuk. Jadi, disoal dengan suatu pertanyaan, kemudian Rasulullah jawab. Ya, Contohnya misalnya, tentang masalah e, surat al mujadilah turun. Itu kan tentang masalah zihar dalam hukum fikih. Yang dimana, mengadukan suaminya, Aus bin As-Samit, saudara daripada Ubadah, Aus, ya, bahwasannya, dia bilang kepada istrinya, Engkau seperti punggung ibuku. Bagaimana hukumnya? Nabi belum ada turun wahyu tentang itu. Ya, Pertanyaan yang ditanya, Nah, kan masa kita bilang apa tadi? Masa pensyariatan. Turunlah syariat itu sampai dia mengatakan, kan, Ya Rasulullah telang, telah habis masa mudaku, perutku telah kendor. Kalau lebih begitulah kata dia. Ya, sekarang dia mengatakan aku seperti ibunya karena pada masa jahiliyah zihar itu dihukum cer cerai. Orang menzihar istrinya pada masa jahiliyah dia sudah menceraikannya. Dan sekarang Islam ada ini, kita hidup Islam ini. Gimana hukumnya? Nah, bisual dengan pertanyaan pertanyaan turun ayat. Qala sami Allahu qawlal lati tujadiluka fi zaujiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakum dan seterusnya. Nah itu karena bersumber dari Al-Quran dan Asun, Asunnah. Yang ketiga, dengan se sebab Ada sebabnya. ya Ada sebabnya. Kenapa Bapak disuruh puasa tanggal 9 Muharram? Tanggal 10 Muharram, hari Ashura? Ada sebabnya. Rasulullah mengatakan, Nah lu'ahakubimu'usaminuhum. Misalnya, sekedar contoh. Jadi ada sebab. Jadi yang pertama itu sumber syariat itu ada dua. Al Quran dan as Sunnah yang dimana dia dua atau tiga ibtidai, ya apa ibtidai tadi? Ya kalau dalam tafsir kita mengatakan apa tidak ada sebab turunnya. Jadi Rasulullah mengajari sudah tentang fikih itu. Ya yang kedua dengan pertanyaan yang ketiga dengan sebab. Ya kemudian ya mungkin ini poin yang terakhir biar tidak terlalu lama ibu-ibu karena saya akan masuk nanti poin berikutnya di pekan depan insyaallah. Ini terakhir. Ya, yang perlu dipahami karena sepotong-potong rasanya kalau enggak habis satu ini. Yang perlu dipahami pada masa periode ini. Periode yang perlu dipahami pada periode ini ya. Yang pertama ya. Yang pertama, pensyari'atan itu khusus atau dihususkan ya pada pada masa itu. Ya pensyariatan itu dihususkan pada masa itu. Ini dari sisi masa. Ya, gimana Ustaz hukumnya membaca Al-Qur'an lewat HP? Cari hadisnya dulu. Ketemu enggak, Pak? Enggak bakalan ketemu. Ya, karena pensyariatan itu muncul pada masa itu sesuai dengan keadaan keadaan waktu itu. Itu jadi makanya dikiaskanlah dia. Begitu. Nanti kita bahas. Ya, Yang kedua, yang perlu dipahami pada masa periode ini adalah sedikitnya peluang untuk terjadinya perbedaan. <killer> sedikitnya peluang untuk terjadi perbedaan. Jadi pada masa Nabi tidak ada mazhab Abu Bakar berbeda dengan mazhab Umar. Aisyah berbeda dengan yang lainnya, contoh contohnya dalam pembahasan zakat misalnya. Aisyah berbeda dengan pendapat yang lain. Aisyah meriwayatkan tentang wajibnya pengeluaran zakat zakat perhiasan, tapi beliau sendiri berpendapat tidak wajibnya zakat perhiasan. Nah, itu nanti kita bahas pada poin periode berikutnya. Ya. Ini pada masa Nabi tidaknya terjadi perselisihan. Kenapa, Pak? Nabi masih ada. Kalau berselisih gimana? Tinggal pergi ke Nabi, selesai kan gitukan? Saya terus selesaikan ni antara Pak Wahab dengan Pak Wahyu. Gimana hukumnya ini? Oh begini, gimana hukumnya? Ya sudah, pergi ke Nabi. Ya jelas kan? Nah, contohnya, ketika sahabat yang datang solat ruku, Allahu Akbar Nabi ruku, dia dari dari pintu ruku sampai ke depan. Rasulullah bilang Zadakallahu zada wa la Hershanulatain. Semoga Allah menambahkan ketama, eh, ke kamu kesemangat. Jangan ulangi. Nah terjadi perbedaan Nah seperti itu misalnya Kemudian yang ketiga Yang perlu dipahami pada masa ini adalah At-tadar rujud tasri'i Tahapan Tahapan pensyariatan Enggak ngeblah sekaligus Apa? Tahapan-tahapan syari syari'at Ya Tahapan syari'at Baik itu ada dua Tahapan syari'at ini pada dua Baik tahapan ya Pada Pensyariatan Hukum-hukum Hukum sholat, misalnya hukum puasa Hukum zakat, hukum ini Pensyariatan pada hukum-hukum Atau juga Fi tashri'i hukmin wahid Dalam mensyariatkan Satu hukum ya Dalam syariatnya Dalam mensyariatkan satu hukum Tertentu Kenapa? tak pensyariatan satu hukum. Contohnya gini. Kan tadi kita bilang pensyariatan hukum-hukum kan? Hukum salat misalnya hukum puasa, hukum haji, umroh. Kan ada pensyariatan hukum-hukum. Atau pensyariatan hukum tertentu. Satu hukum tertentu. Contohnya, pembahasan tentang minum khamr di kitabul Al-Ata'imah. Apakah langsung ngeblok bus haram? Tidak. Turun ayat Al-Quran satu persatu tentang masalah itu. yang pertama, Pensyariatannya, mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Turun ayat yang berikut, yang kedua. Jangan dekati sholat di surat An-Nisa. Jangan dekati sholat dalam keadaan mabuk. Berarti kalau di luar sholat, masih boleh. Kalau bu sholat, jangan. Ya. Yang ketiga, baru pensyariatannya itu di surat Al-Ma'idah 92, 92, kaitannya dengan Khamar itu haram secara mutlak. Fajitanibu. Nah, berarti pensyariatan hukum bertahap-tahap. Sampai sini jelas ya? Oke. Bapak pahami poin-poinnya aja. Yang keempat yang terakhir. Baru kita tutup. Ya. Yang keempat adalah. Tadribus sahabah ala ijtihad, Melatih sahabat untuk berijtihad sendiri. Ya, pada masa persariatan ini melatih sahabat untuk beristihat. apa Paham maksudnya? Contohnya, ada salah seorang sahabat. Ya, sekarang ini dia junub, tapi musim, ya musim dingin. Ya. Ini dia melatih dia untuk beristihad. Nah, ada seorang sahabat yang pertama, dia tidak tahu cara tayamum. Ya, ketika junub, terus ngapain dia? Guling-guling pasir. Dan bukan hal yang lucu kita mengatakan guling-guling oh, pasir. Itu ijtihad mereka karena yang dia tahu tayamum menggunakan menggunakan apa? Debu. Tapi bagaimana caranya? Guling-guling pasir. Sampai anak solo hajar dia. Nah, ada juga sahabat yang di mana dia berperang pada waktu itu, ya kan istihadnya. Kan? Bagaimana mereka berperang kemudian kena kepalanya pecah dan dia lagi junub pada waktu itu. Maka kemudian dia ya, disuruh dia mandi. Kami enggak tahu kamu punya punya punya ke atau tidak. Akhirnya dia pun mandi dan Rasulullah mengatakan kata luhu Allah saalu idalamnya alamu fa'inna sifa alaihi sual. Mereka telah membunuhnya. Kenapa enggak bertanya? Kalau kalian enggak tahu, karena obatnya orang yang bodoh itu dan bertanya. Jadi maka dalam proses-proses ini mereka mengambil satu hukum. Ya, mereka berijtihad, kemudian Rasulullah kalau salah, Rasulullah ajarin mereka. Oh, ini enggak. Karena pada waktu itu waktu masa syari mereka enggak menandingi nabi sendiri. Ya, mereka mengambil ijtihad dalam hal seperti itu. Sama dengan ketika ngurukyah yang dikasih 100 ekor kambing. Ya, dia enggak tahu hukumnya. Ya, tapi dia mengatakan, "Udah, nanya sampai kepada nabi." Setelah itu kemudian dia sembuh orang yang kena kala jengking itu. Akhirnya dia nabi mengatakan, "Kasih kita satu bagian." Es kader contoh. Begitulah ya pembahasan kita masih di bagian pertama kaitan dengan mukaddimah dan juga perkembangan ilmu fikih serta e, silabusnya secara umum. Begitu juga tentang bagaimana e, marhalah pen syariatan itu ada pada masa Nabi saw. Uh, baru nanti kita masuk di bukunya, mudah-mudahan sudah ada yang punya nanti. Kita masuk di bagian i'lam anna Rasulullah, ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pakan depan insyaallah taala dan kita masuk di ma qabla al madzhab, apa yang sebelum Madhab muncul yaitu termasuk masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian sudah lewat dari waktu jauh lewatnya. Mohon maaf karena hari ini eh uh, kita bahas paruh pun kurang pas kita tutup dengan doa Kafaratul Majelis subhanakallahumma wabihamdika shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa wabarakatuh